Pak Leo, silahkan komentar Anda.、Uh, selamat siang Pak Gary. Kalau saya boleh komentarin ini ujian nasional adalah proyek gagal. Tidak ada prestasi dan tidak ada、uh, kualitas di situ.、Uh, banyak orang tua menolak hal ini. Karena saya juga melihat, saya mengamati itu ini proyek gagal. Itu kita melihat siswa itu apa sih yang didapat oleh siswa dengan ujian nasional itu tidak ada sebenarnya. Dari mulai dari kelas 1 SJ Kita aman-aman sama SMA Sebetulnya cukup dengan evaluasi belajar Sudah cukup gitu sama p i SMA Nanti untuk perguruan tinggi itu baru disaring lagi Untuk masuk perguruan tinggi Sebenarnya cukup g i t u aja Dan kita melihat、e, apa Itu ada pering b t r e s dengan uji nasional Banyak orang menolak itu Oke terima kasih Bapak Leo Ada lagi Bapak Ardi s i l a k a n komentar Anda Halo Salah Zian、uh, Menurut saya uji a n nasional itu sangat perlu dan sangat penting Karena itu merupakan suatu proses standarisasi Kalau kita bisa ngambil contoh Negara Malaysia yang beberapa waktu l a l u i t u Dia sangat mengacu atau berkiblat ke Indonesia Tapi mengapa Indonesia sekarang malah kalah dengan Malaysia Mereka nilai standarisasi sudah 7, kita masih sekian Itu pun dikatrol dengan nilai rapot Terima kasih Terima kasih Bapak Ardi Halo Bapak Fauzi, s i l a k a n komentar Anda Iya menurut saya ujian nasional itu harus dan masih tetap penting untuk dilakukan.、Gitu. Hanya saja memang、e, kriteria sekolah memberikan tekanan kepada sekolah bahwa ujian nasional jadi, dijadikan salah satunya salah satu satunya indikator untuk membuat、e, sekolah kualitas bagus atau tidaknya. Artinya sehingga sekolah secara objektif menilai、e, kepada sistem melalui ujian nasional itu. Gitu, gitu. Ya terima kasih. Ada Bapak Agus. Silakan Bapak Agus. ya、eh, s t n d e r i t a s i nasional itu penting n ya untuk pendidikannya dengan izin nasional seperti itu yang terpenting adalah、eh, mungkin sistem kontrolnya ya jadi ada sistem pengawas dan lain sebagainya terus t a m p u n g a n pengaduan dia harus cepat respons e p e r t i itu masalahnya bukan masalah izin ya masalahnya dengan、eh, kontrol ya sistem kontrol dari パンディカル・ナショナル・キタディ・スピン・スパーティー・スパワー t i ア・キタディカル・オンサイエンロビー・パイ・アリ・エソン・パンディカ・アンディリパー・フラジャーラン・ダリア・カン・フラジャーディ・ウィッシャー・キタディアン・ヤパディ・アリ・ミット・スピン・スパーティカジェット・スパーティアン・バイク・ミット・スピン・スパーティー・ファジャー・スパーティー・スパーティー・スパーティー・スパーティー Oke,、okay, terima kasih. Ada satu lagi Bapak Yudi, silahkan komentar Anda Bapak. Kalau menurut saya ya, ujian nasional itu untuk SD sama SMP nggak terlalu penting lah. Yang penting kan mungkin SMA lah untuk ada standar ya. Karena SD, SMP nggak terlalu penting sekali artinya buat mereka. Dan yang ada malah anak-anak itu jadi d i p a k s a belajarnya dan itu menurut aku kurang bagus. Ya, yang laku malah bimbel aja itu. アリス・ラマソリ。 t e p a t untuk meningkatkan atau menjaga kualitas dari murid sendiri ya Namun memang bila satu sekolah berani melakukan satu pembotoran、e, soal ujian Yang kemudian harapannya bisa menjaga standarisasi dari sekolah itu Itu merupakan satu cara yang salah Dan itu kan pertahuannya reputasi dari sekolah tersebut gitu kan nah, jadi oknum-oknum yang ada di sekolah maupun sekolah-sekolah yang mengamini cara tersebut Yang harus tidak i t u terima kasih Terima kasih kembali Mak Once selamat sore Selamat sore、uh, Begini Mbak、uh, Ujen, u, UN itu merupakan satu standar dari pendidikan yang diada di、uh, sekolah menengah ya Atau sekolah dasar、uh, Dalam penyelenggaran program pendidikan Kita tuh harus jujur dan t u l u s Kalau kita tidak mampu menyelenggarakan pendidikan untuk mencapai 100% Ya tidak masalah Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa UN memberikan tekanan Menurut saya itu keliru Kita harus merubah dalam mindset kita パラディックのパラディックのパラディックの e ラディックのパラディックのパラディックのパラディックのパラディックのパラディックのパ n ディックのパラディックのパラディックのパラディックのパラディックのパラディックのパラディックのパラディックのパラディックのパラディックのパラディックのパラディックのパラディ t クのパラディックのパラディックのパラディックのパラディックのパラディックのパラディックのパラディックのパラディックのパラディックのパラディックのパラディッ Bahwa、uh, kita harus、uh, bisa m e m i l a h m i l a h y a Kejadian itu kan cuma seberapa persen dari secara umum Kita itu perlu s t a n d a r i s a s i bahwa Indonesia itu kurang standardisasi Jadi penting kalau s t a n d a r i s a s i anak-anak s e k o l a n g k u r a h tahu b a h w a a p a s t a n d a r d a s i di Iria, n di Nusa Tenggara, di Jakarta Kalau enggak nanti yang kelas-kelas、uh, dari daerah-daerah itu kelihatan bodoh sekali gitu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 hampir di seluruh negara kalau negaranya itu namanya mau negara maju itu harus ada ujian negara ujian nasional untuk standarisasi daripada semua pengetahuan yang ada yang di sekolah itu bagaimana ada bisa terjadi contek-menyontek itu harus diproses secara hukum dengan tegas di Indonesia ini hukumnya yang tidak tegas jadi orang berani coba dilihat di negara-negara lain kalau ada nyontek apa sanksinya itu yang diterapkan a j a Jangan gara-gara ada nyontek, ada tekanan, kemudian jadi kita mengalah jadi Itu salah besar dong Yang salah itu harus tetap salah, harus diproses Bukan yang benar itu mengalah kepada yang salah Di Indonesia ini ada kecenderungan begitu saya lihat Apalagi kalau udah masa, bilang ini walaupun salah jadi benar itu Nah ini yang tidak benar ini Lama-lama negara kita bisa rusak kalau begitu Mengalah terus kepada yang,、eh, yang salah Sekian, Terima kasih, Pak Gun. Dan ke Pak Jun ya, s o l n y a petang Pak Jun. Halo, petang. Silakan k o m e n t a r Anda Pak j o n y a Bu,、uh, saya dulunya tidak setuju adanya UN, tapi dengan sekarang itu bukan hanya UN yang menentukan kelulusan, saya pikir ada bagusnya ada UN. Karena dengan adanya UN sekolah itu berlomba-lomba, karena itu membawa nama sekolah, bukan nama mu, siswa lagi di situ. Jadi itu bagus sekali, karena dengan adanya UN, itu satu semester terakhir itu, sekolah itu benar-benar all out untuk mengajar anak muridnya biar bisa. Tidak sesuai dengan lima semester sebelumnya, cuma、e, jadi artinya dengan adanya UN i t u bagus sekali. Yang penting jangan dijadikan sebagai pasokan kelulusan i t u Tok,、mm -hmm. hanya UN Tok gitu. Nah, kemudian... Yang saya mau itu lagi, kalau bisa sekolah juga jangan karena UN ini membawa nama sekolah, kemudian hanya all out p a d a set sekolah,、eh, p a d a set UN. Kalau bisa, lima semester sebelumnya dilakukan pengajaran sama dengan menghadapi UN. begitu Jadi anak murid itu benar-benar siap bukan hanya untuk menghadapi UN, tetapi mulai semester satu sampai dia l u l u s Begitu, terima kasih Bu. Terima kasih juga Pak j u a n Paleo, selamat malam. Selamat malam Bu Kiki. s i l a k a n Pak. i Ya Bu, standarisasi itu、uh, saya pikir tidak bisa diterapkan ya, karena kese kesejahteraan itu juga tidak bisa standarkan kesejahteraan itu pendidik bisa kenapa? Karena s e t a p a h u n bukan hanya yang nyontek itu aja, yang main duit juga ada sekolah yang main duit seperti itu, itu belum terungkap aja itu. Terima kasih. Andi, selamat malam. Iya, saya setuju dengan pembicara yang nomor dua ya.、Mm -hmm. Pak Gunawan ya, oke.、Okay. Iya, jangan sampai yang benar itu mengalah pada yang salah gitu. Soalnya memang kasus di sini lucu di Indonesia ya. Yang orang jujur, orang benar malah hidupnya tambah tertekan. Ya, contoh kasus ini kayak UN seperti inilah. Nah, UN itu u d a a h sistem yang benar itu, Bu.、Mm -hmm. Jangan sampai gara-gara perbuatan yang salah, dia jadi dihapus gitu. Itu aja, Bu. Baik, terima kasih Pak Andi komentarnya.